Assalamualaikum sederha lun Berita pagi edisi hari ini Selasa 10 Maret 2020 Dibacakan ilham Polisi tahan datuk terlibat korupsi di Aceh Tamiang Lahan kebun pohon karet warga Langsa Timur terbakar Pria tenggelam karena sampan terbalik sudah ditemukan Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loks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 Sederalun Polres Langsa resmi menahan Datuk Kampung Alu Sentang berinisial N yang diduga terlibat korupsi dana desa. Kasus dugaan korupsi anggaran dana desa terjadi di desa Kampung Alu Sentang, Kecamatan Manyak Pahit, Aceh Tamiang. Tersangka telah dihadirkan ke Aula Polres Langsa oleh sejumlah petugas Satreskrim Polres Langsa. Tersangka N memakai baju tahanan tipikor Polres Langsa berwarna oranye setelah dikeluarkan dari sel tahanan Mapolres setempat. Konferensi pers kasus dugaan korupsi ADD Kampung Alur Sentang ini didampingi Kasar Reskrim Polres Langsa AKP Arif S Wibowo SIK. Tersangka ditahan terkait kasus dugaan korupsi alokasi dana desa Kampung Alur Sentang tahun anggaran 2016 silam senilai Rp800 juta lebih. Ibtu Arif S Wibowo SIK kemarin mengatakan Tersangka N ditangkap pada tanggal 1 Januari 2020 di salah satu warnet gampung Alulineng, Kecamatan Langsa Timur. Menurutnya, kasus dugaan korupsi ini bermula adanya laporan masyarakat pada tahun 2018 lalu. Atas laporan itu pihaknya melakukan penyelidikan. Tersangka N diduga menggunakan anggaran dana desa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sederalun sekitar 2.000 meter perse2 atau 5 rantai lahan kebun karet milik warga Gampung Medang Ara, Kecamatan Langsa Timur, kemarin siang terbakar. Kapolres Langsa AKBP Giarto SH SIK, melalui Kapolsek Langsa Timur AKP Suparwanto SH mengatakan, kebakaran lahan kebun karet milik warga ini terjadi sekitar pukul 10.30. Menurut AKP Suparwanto, kebakaran diketahui setelah dilaporkan warga. Siang itu, petugas BPBD Kota Langsa mengerahkan tiga unit mobil damkar guna melakukan pemadaman. Api di lahan pohon karet itu akhirnya berhasil dipadamkan hingga pukul 12.30 sehingga tidak meluas ke areal kebun warga lainnya. Luas kebun karet yang terbakar sekitar 5 rante dari luas total sekitar 1 hektar, yaitu milik almarhum Peno Suparno warga Kampung Payabujuk Bramo, Langsa Baru dan milik Dasim warga Gampung Asam Putih Kecamatan Langsa Lama. Selama ini kebun itu dijaga oleh warga bernama Tugiman, warga Gampung Bukit Medang Ara. Disebutkan Kapolse kebakaran lahan kebun karet milik warga itu kini masih dalam proses mengelidikan pihak berwajib Polres Langsa. Namun dugaan awal diduga adanya kelalaian pekerja deres karet yang membuang obat nyamu atau rokok. Atau memakai mercon untuk mengusir monyet sehingga mengakibatkan lahan kebun karet terbakar yang mana lokasi lahan sangat banyak daun kering dan cepat menjalar ke lahan orang lain. Syederalun pria asal Gampung Ketapang, Kecamatan Losukun Aceh Utara, bernama Saifudin yang tenggelam di Kerung Keruto, perbatasan Kecamatan Tanah Pasir dengan Kecamatan Lapang, Aceh Utara, sudah ditemukan. Pria itu ditemukan warga di sungai pagi kemarin sekitar 700 meter dari lokasi tenggelam. Korban ditemukan dalam kondisi sudah terapung. Diberitakan sebelumnya Saifuddin laporkan tenggelam saat hendak memancing di sungai kecamatan Tanah Pasir pada minggu pagi. Setelah diketahui warga kemudian laporkan ke polisi, baru kemudian dilakukan pencarian oleh petugas sektor Tanah Pasir bersama tim SAR Aceh Utara. Demikian diungkapkan Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Hadianto melalui Kapolsek Tanah Pasir Ibtu Mulyadi kepada Serambia FM. Petugas berada di lokasi kejadian untuk proses evakuasi dari sungai dan dibawa pulang ke rumahnya di Lok Sukun. Sungai Keruto tersebut berada di perbatasan desa Ceberi, Kecamatan Tanah Pasir, dengan desa Gelanggang Baru, Kecamatan Lapang, Aceh Utara. Sederalun seekor gajah betina yang masuk dan merusak tanaman warga di dusun, di dusun SP6 Gampung Alur Pinang, Kecamatan Penarun, akhirnya diusir ke hutan. Hal itu disampaikan oleh kecek setempat Samin Alam Tanoga kepada SRAM BM kemarin. Ia menjelaskan pihaknya sudah mengusir menggunakan mercon ke hutan melewati parit atau barir gajah. Saat mengusir gajah ke hutan, warga dibantu petugas dari CRU Serba Jadi. Samin mengatakan barir gajah untuk menghalau gajah masuk ke kawasan perkebunan petani sudah dibangun tahun sebelumnya, tapi fungsi barir itu kurang maksimal karena barir ditutupi longsor sehingga gajah tetap bisa lewat dan masuk ke perkebunan warga. Solusi satu-satunya untuk menghalau gajah, menurut Samin, petani mengharapkan pemerintah membangun setrum kejut agar gajah tak masuk ke perkebunan warga. Gangguan gajah ini jelas Samin sudah dilaporkan ke Bupati Aceh Timur untuk dicarikan solusinya. Petani mengharapkan pemerintah segera membangun setrum gajah agar konflik gajah dengan manusia dapat diatasi. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. alun tim gabungan Sarpo PP dan WH Kota Banda Aceh bersama personel Polsek Ulele dan Koramil 15 Meraksa, serta sejumlah anggota TNI dari sejumlah satuan lainnya, mengamankan 9 warga dari kawasan Jalan Tanggul Ulele Gampung Jawa Banda Aceh minggu dini hari kemarin. Pasalnya keberadaan warga yang mulai menyesaki kawasan jalan tanggul tepi pantai Ulele Gampong Jawa itu sampai pukul 3 dini hari memunculkan keresahan bagi warga. Selain di lokasi sepi dan jauh dari pemukiman warga, keberadaan mereka yang menyesaki lokasi sambil menghidupkan musik dengan keras, menenggak minuman keras serta berkumpul dengan perempuan dan laki-laki yang bukan murimnya berpotensi terjadi maksiat. Kemarahan masa pun laporkan mulai memuncak. Hal itu dikarenakan sepanjang daerah itu merupakan kawasan yang paling dahsyat diterjang musibah gempa dan tsunami. Kasat PP dan WH Kota Banda Aceh, Hidayat Esos mengatakan umumnya mereka yang datang ke sana warga luar Kota Banda Aceh. Dari lokasi itu diamankan 9 orang dan seluruhnya warga luar Kota Banda Aceh. Ada yang dari Aceh Tenggara, Los Mawes, Aceh Timur, Biren, serta dari Pidi. 9 orang yang diamankan masih dimintai keterangannya. Hidayat pun menerangkan saat tim gabungan mendekati lokasi yang gelap Gulita itu, ada yang berusaha untuk kabur, tapi berhasil dicegah oleh petugas TNI dan Polri yang ikut dalam kegiatan tersebut. Selain ditemukan musik yang dinyalakan cukup keras di lokasi, juga ditemukan sejumlah botol minuman keras yang baru ditenggak dan sudah disita oleh petugas. Sederalun Polres Nagan Raya mulai mengusut penyebab kebakaran hutan dan lahan di desa Babahlung, kecamatan Tripa Makmur, kabupaten setempat. Hal itu dikatakan Kapolres AKB Perisno kepada wartawan kemarin diselah meninjau lokasi Karhutla. Menurut Kapolres, pihaknya segera mengumpulkan keterangan serta data guna mengungkap penyebab Karhutla apakah terbakar sendiri atau dibakar. Pada bagian lain lokasi terbakar jauh dari pemukiman penduduk dan menuju lokasi tersebut Bupati, Dandim, dan Kapolres berjalan kaki sejauh 3 km dan menaiki speedboat. Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Brimob, dan petugas dari perusahaan serta masyarakat masih melakukan pemandaman dengan areal terbakar 20 hektar. Sederalun Razia lalu lintas di depan Satlantas Polres Aceh-Tamiang kemarin diwarnai aksi pengejaran terhadap satu unit mobil pribadi. Pengejaran ini dilakukan petugas setelah mobil Ford BK1858RJ yang melaju dari arah Medan tiba-tiba memutar balik di depan terminal bus kota Kuala Simpang menghindari Razia. Reaksi sopir ini jelas menimbulkan kecerigaan polisi yang kemudian langsung mengejar. Kasat res narkoba Polres Aceh Tamiang, Ibtu Delian Putra menjelaskan mobil itu memutar balik, terkesan menghindari razia. Oleh anggota Sat Lantas yang bertugas langsung dikejar. Misteri sikap pengemudi itu pun terjawab setelah dirinya diringkus. Ternyata setelah dilakukan penggeledahan, pengemudi menyimpan 5 butir pil ekstasi. Identitas pelaku yang masih dirahsiakan itu saat ini sudah diserahkan Sat Lantas ke Sat Narkoba untuk ditindaklanjuti. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 10 Maret 2020. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram at Serambi FM. Sederhalun,